Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi Ria Hamdani menemani Anda bersama dengan Dr. Ali Toha Asegaf Selalu ada tema-tema yang cukup menarik yang kita akan berikan kepada Anda Apalagi ini sahabat terkait masalah kesehatan Wah jadi penasaran Kemudian tema kali ini juga cukup menarik Di antaranya adalah Kambing adalah Wah wow, penasaran? Kambing adalah sesuatu yang menyehatkan sahabat Rasifm. Jadi berarti ada satu persepsi yang harus diluruskan. Tapi seperti apakah menyehatkannya kambing itu? Kita langsung sapa narasumber kita ada Dokter Alito Haasegaf yang sudah bersama kita. Assalamualaikum Dokter. Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Kabar baik hari ini ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Agak serak sedikit. <laughs> tapi tetap semangat ya untuk sahabat ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tema yang cukup menarik ini dokter yeah. Kambing menyehatkan <laughs> wah <Wow. laughs> Silahkan dokter yeah. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wabihin nasta'in ala umur dunia wad Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya iwal mursalin Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi asma'in Amma ba'du yeah. Jadi uh, begini ya kan Di masyarakat ini kan Banyak berkembang mitos Di seputar kambing ya hmm. daging kambing jadi daging kambing itu dianggap daging yang uh, mohon maaf ini kalau agak kasar saya bilang hmm. seolah-olah terkutuk gitu, <laughs> <laughs> ya kan? Hmm. Sehingga orang kalau dengar daging kambing itu takutnya luar biasa, hmm. ya. Padahal tidak selalu demikian, ya. Saya katakan tidak selalu karena asalkan kita tahu bagaimana kiat-kiatnya. Hmm. Sesuai kambing. porsi mungkin ya dok ya. Betul persis ya. Ha. Jadi saya ingin menjelaskan sedikit. Beberapa fenomena penting tentang kambing ini Yang mungkin bisa merubah pandangan ya Citra kambing di mata manusia hmm. <laughs> ya. <tuh> Jadi uh, suatu analisa ya Hasil analisa dari uh, United States USDA ya Dari National Nutrients Database for Standard Reference ya Ini bisa dilihat Kalau ahli gizi dia tahu ini Bahwa ini adalah uh, standar Uh, apa namanya kandungan bahan-bahan gizi hmm. di dalam apa namanya uh, berbagai macam makanan ya hmm. itu tahun 2007 itu di, uh, disebutkan situ bahwa daging kambing memiliki kandungan lemak total kandungan kolesterol dan lemak jenuh yang lebih rendah dibandingkan daging babi daging sapi daging domba dan bahkan dibandingkan ayam hmm. berarti memang bagus gitu kandungannya dok ya Jauh ya. lebih rendah dibanding dengan daging-daging yang lain. Iya, termasuk ayam. Hmm. Jadi ternyata daging kambing itu uh, kalau dilihat dari aspek itunya lebih aman. Hmm. Kolesterolnya lebih rendah. Kemudian kandungan proteinnya daging kambing ya itu sedikit lebih tinggi. Daging kambing juga memiliki kadar lemak tak jenuh yang lebih tinggi. Hmm. Lemak tak jenuh itu lemak yang bersahabat dengan kita. Hmm. Ya Jadi melindungi jantung dan pembuluh darah. Ya, itu lebih tinggi dia kandungannya. Kemudian uh, uh, jadi uh, di samping itu juga mengandung kadar zat besi yang lebih tinggi. Daging kambing juga mengandung kalium yang lebih tinggi, hmm. ya, mengandung vitamin B1 yang lebih tinggi wow. dibandingkan empat <laughs> tadi nih, ya, dibandingkan pada dagingnya. Dan mengandung uh, dan kadar garam garamnya ya, jadi kadar sodiumnya itu adalah yang lebih rendah. Dibandingkan empat daging yang lain Jadi kalau mengandung kadar kalium tinggi Lebih tinggi dari yang lain Berarti lebih sehat untuk jantung hmm. ya. Mengandung kadar sodium lebih rendah Daripada yang lain Berarti lebih tidak mungkin Orang terkena penyakit tekanan darah tinggi hmm. Itu dia yang mau ria tanyakan tadi dok Iya, hmm. gitu ya nah itu uh, itu uh, dibandingkan dengan empat daging tadi ya hmm. empat macam daging Yaitu daging babi sapi domba dan daging ay daging ayam ya <tuh> kemudian juga uh, orang seringkali mengatakan bahwa kambing bisa menyebabkan stroke hmm. kambing bisa menyebabkan tekanan darah tinggi hmm. sebenarnya penyebab stroke penyebab tekanan darah tinggi itu adalah merupakan satu mosaik ya jadi beberapa faktor yang bersama-sama Bisa menyebabkan seorang itu terkena serangan stroke. Jadi jangan dilihat satu faktor, berarti gitu ya? Ya persis, betul. Hmm. Ya ini Riani cepat dia nangkepnya <laughs> nih. Bukan. Jadi tidak tidak ada, tidak mungkin itu. Hmm. Karena kambing orang menjadi menderita tekanan darah tinggi. Karena kambing orang menjadi stroke itu tidak mungkin. Persepsi salah berarti ya dokter? Ya. ya? Hmm. Jadi ada faktor-faktor lain. Hmm. Ya kan? Faktor-faktor lain apa? Misalnya orang stroke, ya. Bukan hanya karena makan kambing, hmm. tapi ada faktor lain yang mempengaruhi, misalnya ketahanan dari pembuluh darahnya, mm -hmm. kemudian makanan-makanan lain, lemak-lemak kandungan lemak yang tinggi yang dia makan. Iya ya, hidupnya mungkin ya dok. Ya. Gaya hidup yang kurang olahraga, mm -hmm. ya. Jadi itu apa namanya sedentary living. Mm -hmm. Jadi hidup santai, hidup dengan uh, metode pakai remote control semua. Wow. <laughs> mm -hmm, ya, zaman sudah enak soalnya dok. Ya, sekarang kan orang buka pintu garasi juga pakai remote control. Mm -hmm. Nah ini suatu gambaran bahwa orang makin kurang bergerak. Hmm. Ya, ini justru jauh lebih berbahaya. Ya, orang makan daging kambing, ya, tapi dia aktivitasnya bagus. Hmm. Saya jamin badannya lebih sehat. Hmm. Karena seimbang antara kegiatannya sama makanannya, Betul. ya nah, dok ya. Dan daging itu sendiri itu merupakan makanan yang dianjurkan. Rasulullah gak menganjurkan orang makan daging. Hmm. Jadi saya tidak sependapat bahawa orang itu karena suatu penyakit kemudian tidak boleh makan daging sama sekali hmm. Saya tidak setuju Tantangan mungkin ya dok ya Mengurangi saya setuju hmm. Jadi porsi tidak boleh banyak Rasulullah juga mengajarkan kepada kita tidak boleh terlalu banyak makan apa saja gitu hmm, hmm. Ya bukan hanya kambing Nasi pun juga tidak boleh terlalu banyak kan <laughs> Nah gitu Jadi. Pasien yang lain berarti ya dok ya <laughs> Betul ya ya Nah ini ini tadi beberapa ano ya, uh, bahkan juga uh, pada penelitian di California ya, daging kambing adalah daging yang paling rendah kadar kolesterolnya. Tadi sudah saya sebutkan ya sebetulnya. Ya uh, uh, itu bahkan ya bahkan dari ayam yang sudah dibebaskan dari kulitnya. Hm. Kan kulit ayam tuh kandungan kolesterolnya tinggi. Ada lemak lemaknya ya dok ya dari ya, kulitnya haa, itu. Iya. Hmm. Jadi kalau uh, dagingnya itu dibebaskan dari kulit hmm. ya itu dagingnya ayam, daging kambing diukur, kolesterolnya lebih tinggi ayam. Wow, padahal jadi. ayam makanan setiap hari <tuh> dok kita makan. Betul, hmm. ya makanya jangan heran kalau ada orang sudah pantang makan kambing, tetap aja kena stroke. <tuh> <tuh> ya jadi karena yang lain bukankah, <tuh> ya, bukan karena kambing ya gitu ya. Hmm. Nah, terus uh, itu itu tadi dari Ano ya, lalu bagaimana ini uh, orang apa namanya uh, menjaga supaya dia bisa bebas makan, hmm. ya kan? Tapi tetap kesehatannya terpelihara. Hmm. Nah, itu porsinya yang diatur, ya. Jadi dianjurkan itu ya, porsinya sebaiknya kurang dari 400 gram sekali makan. Kurang dari 400 gram sekali <tuh> ya, makan. Iya. Iya. Hmm. Ha. Kan kalau setengah kilo tuh 500 gram ya. Hmm. Kalau sate kira-kira nah. berapa tusuk dok? Ya kalau 400 gram itu mungkin berapa ya? Mung Mungkin penjual sati lebih pintar dari saya ya <guluh> Saya tidak tahu Satu porsi lebih cukup ya dok ya Nanti kita <guluh> ya, nambah berarti ya a -a, ya, ya. ya jadi uh, Itu yang apa namanya uh, Beberapa hal yang memang penting sekali Yang uh, mau saya sampaikan ya hmm? nah, Cuman memang ya Beberapa orang mengeluhkan bahwa Kalau dia makan kambing Kemudian uh, menderita Mengalami sakit kepala dan sebagainya ya Kambing ini memang daging yang panas dan termasuk daging yang paling panas Dari beberapa uh, hewan yang ada ya. hmm. nah, Kita kalau makan kambing jangan lupa Makan bawang merah ya, hmm. Makan sayur hmm. Makan buah Minum air putih yang banyak Wah berarti harus digunakan ini penawarnya dok ya? Iya Iya hmm. nah. Karena dia panas, hmm. maka cara mendinginkannya adalah dengan makan buah, hmm. uh, kemudian minum air putih yang banyak, makan sayuran. Apalagi kalau ditambah lagi dengan makan bawang merah, ya. Makanya kita kalau lihat ya di, di dalam makanan-makanan kambing itu, hmm. itu kan sudah dicampurkan bermacam-macam itu, rempah-rempah dan juga uh, apa namanya bawang merah dan bawang putih. Itu selalu ada ya dok ya? Sel hampir selalu ada di dalam gulai ada, hmm. ya kan? Kemudian kalau kita makan sate biasanya juga ada itu. Hmm. Cuman kita kadang-kadang tidak -kadang tertarik untuk menyentuh itu ya. Habis lebih enak dagingnya dok. Nah <laughs> iya. Sebetulnya kalau itu dimakan juga memberikan manfaat uh, memper... Uh, membantu mengurangi kemungkinan Adanya dampak-dampak dari uh, daging kambing itu hmm. Begitu Wah luar biasa nih Jadi yeah. memang harus segera diluruskan persepsi-persepsi itu Betul eh, Karena sayang-sayang yeah. dok Kalau misalnya ada makanan yang lezat Tapi gak dimakan ya Iya yeah, <laughs> kan... Mungkin bakirnya ria lezat ya <laughs> <laughs> Karena sudah diperintahkan Yang yeah. halal, yang baik silahkan dimakan Di dalam Al-Quran dan hadis juga ada gitu ya dok ya Iya. Yeah. Kita langsung sapa dok Sahabat yang sudah bersama di 8291710 Assalamualaikum Assalamualaikum. Iya, dengan siapa ini Bapak? Dengan Joni di jalan Pak Joni di jalan, Silakan Pak Joni ya, Dokter, Assalamualaikum Waalaikumsalam Amin Dok, mau ya. tanya itu lutut saya umur 42 tahun Iya Itu lutut saya itu uh, sakit gitu loh dok, di keduanya Iya Ah itu apa karena apa ya dok ya Berat badannya berapa Pak? berat badan saya 65 tingginya Tinggi 165 Oh ya ya ya ya itu aja dokter sama ya? itu loh dok ya e, apa namanya kalau luka itu lukanya tapi gatal gitu dok suka apa agak-agak sulit sembuhnya oh, ya kalau gatal-gatal gatel digaruk luka sulit sembuh gitu ya Nah, enggak, nggak kalau gatalnya gatal ini aja dok apa namanya bukan karena digaruk uh, luka-nya bukan karena digaruk ya karena digaruk ya uh, tapi lukanya itu spontan itu otomatis atau ada apa-apa dulu gitu baru terjadi luka uh, otomatis dok oh, yeah, okay. di daerah mana biasanya pak di, di ini di jari gitu mm -hmm. ya yeah. uh. Iya, terima kasih dok. Ya, ya, ya. Iya, ya, terima kasih Pak ya, Juni. Waalaikumsalam <laughs> warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita akan sapa kembali dok. Ya. Satu penelpon kembali yang sudah bersama di 8291710, ya terputus bisa diulangi kembali. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini bapak? Pak, Pak Saman. Pak Saman. Iya bu. Iya Pak Saman di? Di penggilingan. Ya. Di penggilingan silakan Pak Saman. Uh, ingin tanyakan tadi yang sudah dijelaskan oleh dokter kita. Kalau mm. makan daging kambing nampaknya perut panas begitu. Iya. Mm -hmm. yeah, yeah. nah, yang kedua dok. Iya. Yeah. Ini saya kan kadang-kadang buang air besar. Kalau yeah. habis buang air besar berdarah, berdarah, berdarah sedikit gitu. Iya. Yeah. Setiap hari atau gimana Pak? Gak. Kalau kita makan makan yang keras-keras jadi suka berdarah begitu, kalau oh, nah, wasir atau hmm. gimana kan? Ya. Yeah. Pengobatannya bagaimana kira-kira yeah. yeah. dok? Terima ya. kasih Pak Samah. Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Kita langsung jawab yang pertama kali ya dok ya. ya. Ha -ha. Dari Pak Joni tadi. Ya. Pak Joni ini uh, sakit di lutut ya. Hmm. Uh, kemudian juga gampang gatal, gampang luka ya. Uh, kan kalau luka sulit sembuhnya. Ya. Uh, saya anjurkan pertama periksa gula darah dulu. Ya penting sekali ini. Hmm? Kemudian yang kedua, kalau saya melihat dari beberapa apa namanya keluhan ini, kelihatannya ini ada gangguan di livernya. Di livernya? Livernya, ya. Jadi kalau yang begitu itu kalau saya biasanya uh, pasien itu uh, dilakukan bekam, ya. Bekam 2 minggu sekali. Hmm. Ya itu titik yang diambil adalah titik yang titik sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah. Kemudian ditambah lagi dengan titik liver dan titik ginjal, hmm. ya. Ini bisa dilakukan bilang aja sama tukang bekam dia sudah tahu itu titik liver di mana titik ginjal di mana, hmm. ya. Sama titik sunnah yang biasa yang di daerah tengkuk dan sekitarnya itu. Ya itu, itu satu itu. Kemudian e, di samping itu ya saya anjurkan untuk makan ini e, temulawak, ya. Uh, temulawak itu diiris-iris ya, Seperti yang Minggu lalu, dua minggu lalu hmm. Mungkin mbak dia masih ingat huh? Lupa kan, sudah ya <laughs> <laughs> Gak dipraktekin sih ya Iya. <laughs> <Yeah. laughs> yeah. Jadi itu Tiga ibu jari ya Temulawak Diiris tipis-tipis uh, Dimasak dengan 500 cc air Sampai air tinggal 250 uh, Disaring Kemudian diminum pada waktu perut kosong pagi hari. Hmm. Ini bisa untuk rematiknya uh, dan membantu apa namanya di, uh, memperbaiki livernya sehingga nanti mudah-mudahan dia ya bisa berkurang lah. Boleh pakai keluhan. gula dok? Boleh pakai madu, boleh hmm. uh, asal tidak ada kencing manis ya. Ma Jadi saya kan tadi bilang minta supaya diperiksa kencing manis dulu. Apa, hmm. Maaf, uh, kadar gula darahnya diperiksa. Hmm. Uh, nanti kalau misalnya ternyata kadar gula darahnya normal, boleh aja pakai hmm. madu, boleh pakai gula, boleh. Hmm. Nah. Tadi kan Pak Juni mengeluhkan lututnya Suka sakit ya dok ya yeah. Kalau dilihat dari berat badan normal atau terlalu berat Atau gimana dok Berat badan kelihatannya masih normal itu hmm. Masih normal ya Karena kan rumusnya itu kan berat badan Dibagi uh, Tinggi badan kuadrat Nah, ini tidak ada kalkulator jadi saya tidak bisa menghitung ya. <laughs> ya. Jadi kalau misalnya masih stabil mungkin ya. di bagian lututnya itu Tapi kelihatannya itu segitu okay? itu normal itu Mas Ian hmm. nah, Mungkin agak sedikit kegemukan sedikit Dikurusin lagi lah hmm. nah, Dikurusin dikit, Kemudian itu tadi terus minum air putih yang banyak Minum air putih yang banyak Iya. Hmm. Nah. Jadi memang orang yang mengeluh rematik ini Mangaloh rematismus ya, ya, ya nyari nyari di persendian dan sebagainya itu seringkali berhubungan dengan kurang minum juga. Mm -hmm. Ya jadi obatnya gampang sudah ya minum yang banyak mm -hmm. kendalikan makanan mm -hmm. ya kan ke, yang banyak gerak dan banyak gerak. Ya, banyak gerak. Habis sayang-sayang ya, Dok ya. Kadang-kadang orang itu berpikir yang serba instan, serba enak, memanfaatkan fasilitas. Iya. Yeah. Jadi ada lift, tinggal pakai lift. Iya, yeah. hemat energi katanya. Mm -mm, tapi boros ternyata ya. Iya. Yeah. <laughs> Kemudian ke pertanyaan selanjutnya nih, Dok. Pak Saman di Penggilingan. Yeah. Kenapa kok abis makan daging kambing perutnya suka panas, Dok? kan saya tadi sudah bilang hmm. daging kambing itu daging yang sangat panas hmm. jadi biasanya saya minta supaya diimbangi dengan makan buah dan sayur ya kan uh, buah itu uh, bisa juga dijus bisa langsung dimakan ya uh, itu kalau saya biasanya itu pakai jus belimbing jus belimbing itu bagus sekali hmm. uh, jadi di sebagai teman untuk makan kambing itu jus belimbing bagus. Jadi selepas panas jadi dingin. Yeah, ya. atau jus tomat hmm. bagus juga. Jadi hmm. boleh pilih salah satu dari itu dua hmm. itu. Jadi untuk menghilangkan perut yang panas di antaranya ya. itu ya dok ya. Yeah, dan lagi tadi saya juga bilang Bawah supaya merah. banyak minum air putih. Hmm. Banyak minum air putih. Karena panas ya mendatangkan panas dalam tubuh kan. Hmm. Banyak minum air putih untuk hmm. mengurangi efek panasnya. Kemudian juga uh, jangan terlalu banyak garam. Kalau masak apa namanya Uh, misalnya bikin sate ya. Meskipun ada yang mengatakan bahwa sate itu berbahaya untuk kesehatan dan sebagainya Karena ada mengandung nitrosamin ya Ya saya rasa kalau kita tiap hari sehari 3 kali makan sate terus ya mungkin berbahaya ya hmm. Tapi kalau sekali-sekali itu kan boleh-boleh aja gitu. Ya. Rekreasi ya dok ya yeah. sama makanan <laughs> <laughs> Kalau kita terlalu kaku hmm. ya dalam mengatur diet saya khawatir orang jadi akhirnya was-was ya, mm -mm. Eh, padahal kesehatan ini banyak sekali berhubungan dengan pikiran sebetulnya, mm -mm. bukan eh, tidak bisa diatur hanya dari makanan yang bersifat mekanis dan fisik saja, tapi juga pikiran, pikiran yang tenang. Mm -mm. Hmm. Jadi berarti thinking positif terhadap makanan, insya Allah makanan juga akan memberi manfaat yang positif, gitu ya. Insya Allah hmm. ya ada manfaatnya, ada ininya, ada pengaruhnya lah. Hmm. Ya. Tapi tetap aja koridornya harus dipatuhi ya dok ya. Oh iya betul. Tidak berarti kita positive thinking kemudian kita makan semau-maunya tidak bisa. <laughs> harus seimbang gitu ya. Iya. Ya. Ya. Kemudian kita sapa dulu sahabat yang bersama. Masih ada satu pertanyaan dari Pak Saman belum kita jawab tadi ya oh, dok ya. Iya. Ya. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Waalaikumsalam Iya, dengan siapa ini bunda? Dengan Dian Dian di? Di pengadegan Di pengadegan, silahkan mbak Dian uh, Ini bak, saya mau nanya uh, yeah. Apa sih penyakit gula itu artinya? Oh iya, penyakit, ya, penyakit kaya, gula apa artinya apa ya? Iya <laughs> yeah. Ibu yeah. saya terkena penyakit gula itu Kalau bangun tidur rasanya sakit banget Iya, yeah, iya yeah. hmm. Seluruh badannya terasa sakit selepas bangun tidur? Iya yeah. Oh gitu, iya deh yeah. Ada kembali oh. pertanyaannya, Dian? Kenapa? Ada, ada pertanyaan kembali? Udah ini aja Oh iya deh, terima yeah. kasih, Dian yeah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dokter, kita ke pertanyaan Pak Saman tadi yang belum terjawab, yeah. dok yeah. Setelah buang air besar selalu... Yeah. Berdarah, ya? Se sebelumnya saya sedikit tadi mengenai yang eh, tadi Mbak Ria katakan, hmm? apa daging disimpan, hmm? itu lebih berbahaya daripada daging segar. Wow. Nah, hmm. Jadi daging itu sebaiknya jangan disimpan. Hmm -mm. Kalau bisa segar itu artinya begitu beli daging langsung dimasak. Hmm. Itu akan jauh lebih sehat daripada hmm. disimpan. Karena kalau daging disimpan, itu kandungan purinnya akan makin tinggi. Hmm -mm. Ya kan, kandungan purin yang tinggi akan cenderung menyebabkan orang menderita sakit asam urat. Hmm. Ya. Yeah. Hmm. Dan kalau misalnya memang terpaksa harus disimpan gitu dok Karena yeah. kemarin korban dapat jatah dari mana-mana gitu misalnya yeah. Paling lambat berapa lama dok untuk disimpan? Ya yeah, yeah, mungkin 24 jam gitu masih oke okay lah aa ah, hmm. 24 jam gitu ya. Heeh. Hmm. Ya. Dan pros, biasanya kan ada yang dimasak terlebih dahulu nih misalnya di asam garam ya. gitu. Ya, cuman lebih... begini juga ya. Hmm. Jadi seperti orang bilang bahwa kalau makan ini asam uratnya tinggi, kalau makan itu semua tergantung dari orangnya. Heem. Kalau orangnya memang seorang penderita asam urat, dia tidak boleh makan itu gitu loh. Heeh. Hmm. Ya kan, tapi kalau orang yang normal, ginjalnya bagus, ya kan fisiknya rata-rata normal. Ya tidak apa-apa, boleh-boleh saja, gitu. Oh. <laughs> uh -uh. Jadi memang ada pengecualian. Ada gitu, pengecualian, ya. Ya, hmm. ya. Jadi selamatlah untuk anda yang berbadan sehat, ya. Ya. <laughs> Kita ke pertanyaan Pak Saman tadi, dok. Ya. Hmm. Jadi itu kalau buang air besar suka uh, berdarah, ya. Hmm. Kalau makan yang keras-keras tadi -keras, dia bilang, ya. Hmm. Termasuk juga makan daging. Orang yang makan daging itu Itu uh, uh, Biasanya daging itu kan pencernaannya lebih sulit Daripada sayuran misalnya Daripada buah ya Jadi kalau orang makan daging apalagi jumlahnya banyak Kurang minum air, kurang makan buah Buang air besarnya keras hmm. Dan dia bisa cenderung Untuk terjadi penyakit uh, Wasir, ambeyan hmm. Nah ini mungkin bapak ini sudah kena ambeien Dan sudah ada perdarahan kan ambeyannya hmm. nah, Jadi ya itu Mesti diobati ambeyannya lah Berarti makannya juga harus banyak seratnya ya dok ya? Iya iya. Iya. Dan kemudian... kalau obatnya tadi dia tanya obatnya ya? Hmm? Kalau obatnya uh, sebetulnya kalau saya itu saya punya ramuannya itu hmm? campuran dari banyak apa namanya macam-macam obat gitu ya, apa uh, herbal ya macam-macam herbal. Tapi kalau mau gampang, mau uh, tidak mau beli obat, jadi mau bikin sendiri, hmm? ya bikin aja sambiloto. Sambiloto itu punya hasil juga untuk ambeien. Sambiloto. Ya sambiloto Ambil hmm. daun sambiloto Satu genggam Ya dimasak dengan 500 cc air Sampai tinggal 250 Nah itu diminum nah, Cuma sambiloto ini memang pahit ya Wah pahitnya subhanallah dok ya, Kalau tidak hmm. cari aja kapsul sambiloto hmm. <tuh> Ya Kapsul sambiloto diminum Yang ukuran besar itu Kalau yang serbuk Itu 3 kali 1 Tapi kalau yang ekstrak itu Ukuran kecil sudah cukup 3 kali 1 juga Ya hmm mudah-mudahan cepat sembuh ya karena ya. ditangani lebih dini pasti lebih baik ya dok ya ya dan di samping itu juga pola hidup harus di, dirubah pola makan hmm. ya harus banyak makan sayur makan hmm. buah ya hmm. nah, karena kalau minum obat terus tapi pola hidupnya nggak <laughs> berubah sama aja sama aja hmm. ya yeah. buang-buang energi ya dok ya ya yeah. <laughs> <laughs> kita ke pertanyaan sms dulu nih dok yeah. sudah ada sahabat kita yang bersama <laughs> Di antaranya dari siapakah ini Wah tidak menyebutkan nama nih dok. Yeah. Dok uh. kalau saya makan daging kambing kenapa ya suka pusing. Nah apakah daging kambing? Apakah dari kambing, apalagi? Kalau buat marah ya. Kalau buat marak marak. Oh buat marak marak nah, itu apa? Marak itu, kan, itu uh, gulai enzer. Oh. Wah itu enak sekali. Itu. Hmm. Nah. Jadi penasaran deh <laughs> <laughs> Ya biasanya kalau di masakan Timur Tengah tu ada marak gitu Itu bagus sehat. Marak itu sehat. Tapi kembali lagi saya bilang, jangan berlebihan. Hmm. Karena kita di Quran pun disebutkan kan kulu wasrobu, walat usrifu, hmm. ya kan? Makan minum tapi jangan berlebihan. Karena semua yang Innalillah la yahibul musrifin ya. Hmm. Dalam ayat itu dikatakan, sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang berlebihan. berlebihan. Kalau Allah tidak suka, apa yang terjadi? Mudah menderita sakit, hmm. ya Kesulitan, diberikan kesulitan-kesulitan Semua Allah, hmm. jadi kendalikan makan Kalau makan itu dikendalikan Insya Allah itu Yang keluhan-keluhan itu -keluhan tidak ada Kesatu, yang kedua Juga kekuatan dari pikiran, ya Mind power, ya kan hmm. Kekuatan dari pikiran itu <coughs> Sangat mempengaruhi bahwa masyarakat beranggapan Bahwa daging kambing itu adalah Afrodisiak hmm. Meningkatkan stamina Meningkatkan hmm. stamina Kemudian di samping itu, daging kambing itu panas, bisa menyebabkan ini, itu, macam-macam Ada mitos-mitos di seputar itu, yang menurut saya itu tidak benar. Hmm. Jadi nikmati makan kambing itu, karena kita yakin bahwa kambing itu adalah uh, daging yang aman dibandingkan daging lain. Hmm. Aja. Hmm, tadi juga berdasarkan penelitian kolesterolnya juga cukup rendah ya dok ya Iya. Yeah. Kemudian ada kaliumnya, proteinnya dan lain sebagainya Tapi terkait mitos nih dok Tadi yeah. dokter juga sempat menyinggung masalah mitos Di masyarakat itu mohon maaf nih dok ya hmm. Ada yang mengatakan selepas makan daging kambing Libidonya jadi bertambah gitu dok Ini benar yeah. gak sih dok? Mungkin saya rasa ya saya rasa karena panasnya, efek panas. Oh. E -e -e. Kan tadi saya sudah katakan hmm. bahwa daging kambing itu panas sekali, hmm. ya. Jadi efek panasnya itu menimbulkan keira. Hmm. Itu biasa itu. Bukan hanya kambing. Orang kalau minum jahe tiap hari, hmm. saya yakin akan meningkat juga libidonya Oh. <laughs> Apalagi kalau orang yang badannya dingin. Hmm. Jadi orang itu kan ada yang memang dasarnya badannya panas, ada yang dingin. Hmm. Kalau orang yang dasarnya badannya panas Mungkin makan kambing itu tidak ada sesuatu yang menonjol gitu hmm. Tapi kalau orang yang badannya dingin hmm. Dia makan kambing Kambing Langsung itu bereaksi. panas bereaksi Akhirnya uh, timbul gairah dan sebagainya gitu hmm. uh. Berarti ada benernya juga Berarti ungkapan tadi ya dok ya Bisa benar bisa tidak selalu benar lah uh, <laughs> ya. Kemudian ada pertanyaan kembali nih dok Bagaimana cara mengolah daging kambing yang aman dok? Nah ini mungkin salah alamat saya, kali dok ya doke? bukan tukang masak saya ini <laughs> <laughs> ya, yang aman tadi itu saya bilang hmm. jadi sebetulnya orang-orang tua kita sudah sangat bijaksana dia ya, kalau bikin masakan selalu dimasukkan rempah-rempah hmm. dan rempah-rempah itulah pengamannya hmm. di samping rempah-rempah pengaman juga uh, ada sayur-sayuran seperti ada bawang merah bawang putih dan sebagainya itu semua itu bawang merah dan bawang putih itu kalau dimakan Dia bisa melancarkan buang air besar Orang kalau makan daging kambing Itu biasanya buang airnya agak sulit Dengan makan di, dicampurkan dengan Bawang merah, bawang putih ya Itu akan mempermudah Buang air besarnya Jadi itu contohnya begitu hmm. Jadi kita kembali ke kebijakan lokal aja Hmm Ya, kita. Nah, mengenai sate nih dok. Biasanya kalau di, selalu dimasak, yang hitam-hitamnya itu kan justru lebih enak ya dok ya. Tapi itu ternyata ada karsinogennya juga katanya. Oh, ya. Hmm. Ya itu tadi yang saya sebut nitrosamin tadi. Nitrosamin. Nah, nitrosamin itu dicurigai sebagai bahan yang mendorong terjadinya kanker. Tapi yang mendorong terjadinya kanker itu bukan hanya satu faktor. Hmm. Ada banyak sekali faktor. Tidak ada orang yang hanya karena makan sate kambing kemudian dia menderita kanker Tidak ada, tidak mungkin itu Pasti ada faktor-faktor lain yang uh, merupakan apa gaya hidup yang tidak sehat yang dia lakukan hmm. Dan sakitnya itu pun tidak langsung pada saat itu juga gitu ya. ya Kumpulan beberapa bulan, beberapa hari, bahkan beberapa tahun Iya, pasti hmm. Wah, luar biasa jadi, nih uh, uh, Jadi ini... Uh, Untungnya saya tidak punya apa ya warung sate kambing ya. <laughs> <laughs> Kalau punya warung sate kambing jadi laris hmm? ya bisnis itu. <laughs> Karena ternyata sehat ya dok ya, ya. Saya sempat tulisan saya tentang daging kambing ini hmm? itu difotokopi oleh warung-warung uh, sate kambing, hmm? ditaruh di apa namanya di warung itu hmm? uh, dan saya pernah sekali secara tidak sengaja saya menjumpai itu. Hmm? Saya tanya Bapak dapat ini dari mana? Oh itu tulisannya Dr. Ali. Itu, ini ini tulisan saya, saya bilang. <laughs> <laughs> Sudahlah Bapak gratis makan di tempat saya. Tidak <laughs> <laughs> <Nggak> juga. Ya. <laughs> Kita kembali sapa penelpon di 8291710. Kemudian juga melalui SMS di 08171959555. Ada siapakah lagi? Oh tadi dari Dian Dokter di Pengadegan. Oh yang iya, menanyakan penyakit gula itu sebenarnya apa sih dok? Oh iya, hmm. itu penyakit kencing manis itu istilah awam aja, ya. Hmm. Jadi kalau di dalam kedokteran namanya diabetes mellitus. Diabetes mellitus itu adalah penyakit uh, di mana seseorang kadar gula darahnya itu tinggi. Hmm. Uh, kenapa? Karena uh, insulinnya tidak efektif bekerja. Karena dia tidak bekerja dengan efektif, sehingga dia tidak mengangkut gula dari darah masuk ke jaringan. Oleh karena gula itu tidak masuk ke jaringan, padahal jaringan ini energinya dari gula, maka jaringan ni badan otot-otot menjadi lemah. Hmm. Tadi dikatakan badan sakit-sakit dan sebagainya. Hmm -mm. Itu karena kadar gulanya yang tinggi. Hmm -mm. Pengobatannya ya, gulanya itu diobati. Harus diturunkan ya dok ya? Iya. Ya. Hmm -mm. Kembali ke 8291710. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi assalamualaikum. wabarakatuh. Dengan siapa ini Bapak? Dengan Pak Iksan ya Ibu. Pak Isan di di Bekasi. Di Bekasi silakan Pak Isan. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau nanya Pak Dokter. Ini yeah. saya 5 tahun yang lalu, yeah. Saya sudah ke dokter, ini saya punya dada ini sebelah kiri sama sebelah kanan itu suka sakit. Iya. Yeah. Tapi sudah 5 kali saya ke dokter, saya cek apa segala macam katanya tidak ada, tidak ada gangguan jantung. Iya. Yeah. kan? Nah, terus kemarin ini saya pulang ke Makassar. Iya. Yeah. Saya makan copo itu contoh Makassar tuh seminggu oh, yeah. itu empat kali saya makan itu. Yeah, yeah, yeah. Nah terus yeah. saya pulang ke Jakarta lagi kemarin saya makan lele kambing dua kali. Sekarang yeah. dada sebelah kiri ini sering-sering sakit ini sudah empat <laughs> hari. Kira-kira lah. apa ini dok? Nih, apa yeah. jantung? Apa bagaimana ini dok? Iya-ya. Mm. Yeah, yeah, Tapi badan yeah. terasa pegel ini yang di depan ini dada ini sebelah kiri di sama kanan ini. Iya, hmm. yeah, yeah. nah, tapi sekarang ini saya rasakan tiga hari terakhir ini sebelah kiri yang aktivitas agak aktivitas gimana, Pak? Aktivitas. Aktivitas seperti biasa, saya kerja, saya kerja di lapangan, ya. Iya. Yeah. Nah, di pelabuhan. Jadi ya, bergerak seperti biasa enggak ada masalah. iya, uh, yeah, yeah. Sampai malam mungkin, Pak? Bagaimana, Bu? Sampai malam? Eh, uh, iya, saya kerja sampai malam. Terus yeah. saya naik kendaraan roda dua kan, oh, dari yeah. Bekasi ke Priok ya, takutnya apa bagaimana apa bagaimana? Hmm. Itu saya mau yeah. tanyakan dok apakah yeah. saya mengidap jantung apa bagaimana? Iya, iya. Ya, terima kasih ya. banyak dokter ya. ya sama -sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sekali Pak Ihsan. Iya. Hmm. Kalau lihat semangatnya kelihatannya tidak sakit jantung ini. Iya benar ya. Nah, <laughs> tapi kalau saya perhatikan tadi ada nyeri dada, perlu diwaspadai mungkin ada jantung. Tapi tidak selalu nyeri dada itu karena jantung. Hmm. Kalau lihat bahwa Pak Ihsan ini bisa melakukan aktivitas dengan baik. Iya kan, bahkan naik sepeda motor dan sebagainya, kelihatannya ini nyeri dadanya bukan karena penyakit jantung, urat saraf kejepit misalnya. Iya, oh. jadi memang menurut saya sebaiknya berkonsultasi, hmm. cari dokter terdekat ya, atau mau pergi ke tabib yang terdekat boleh silakan. Dan itu pengobatannya secepatnya kalau saya itu bekam itu, hmm. bekam itu luar biasa Insya Allah. Manfaat nanti Melancarkan aliran darah ya dok ya Iya dan ya? pesan saya juga Kalau makan coto Jangan sering-sering Balas dendam mungkin dok Iya <laughs> Di Jakarta gak ketemu Di Makassar dipuas-puasin Iya Jadi pokoknya pengendalian makan itu sangat penting Sangat memegang peranan dalam kesehatan Hmm nah. Kemudian kalau dibalurkan untuk alat-alat gosok Misalnya dok yang banyak dijumpai di pasaran Boleh dok Boleh Boleh ya Boleh ha -ha. Hmm. Sekarang banyak kok ano, Obat gosok yang bagus-bagus Hmm Yeah. Iya. Kemudian kita sapa kembali dok sahabat yang bersama. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini bu? Uh, dengan ibu ibu Linda. Ibu Linda di? Di Kelapa Gading. Di Kelapa Gading. Silakan ibu. Saya mau nanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Bu Saya mau nanya, kalau sakit amin itu obatnya apa aja sih? Oh, iya iya Sudah ya. Bu? Iya, terus tantangannya apa aja yang harus dipantah Ya iya ya. ya, Udah ya sama Assalamualaikum ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari ya. Ibu Linda tadi dok ya. ya? Mungkin langsung dijawab aja dok. Tadi sebetulnya sudah dijawab ya. Sakit hmm. ano ya? Uh, pertama masalah makanan ya, itu perbanyak makan sayur dan buah, kurangi daging-daging. Hmm. Ya kan karena daging itu panas ya. Hmm. Dan uh, kemudian mengenai pengobatan, kalau mau yang simple dengan sambiloto aja. Hmm. Jadi tiga kali pagi, siang, sore uh, Mau dibikin air seperti tadi saya katakan itu Atau beli kapsul sambiloto aja Karena kalau kapsul kan gak, gak pahit ya Simple ya? Iya ha -ha, simple Tiga hmm. kali sekali minum uh, yang yang besar-besar itu kapsul besar Untuk yang serbuk Karena kebanyakan yang dijual serbuk Kalau saya jual ekstrak hmm. Jadi kapsulnya lebih kecil gitu Iya hmm -hmm. yeah. Kita iya. aja saya anjurkan tiga kali minum itu hmm, hmm. Kemudian kita ke pertanyaan dari SMS nih dok ya. Dok kenapa ya kalau suami saya habis makan daging lang, Daging kambing ini langsung muntah-muntah Kemudian perutnya melintir Ini kenapa nih dok? Kebetulan dia ada kristal ya hmm. Pernah ditembak dua kali Nah ini kan udah jelas ini Tidak ada hubungan dengan daging kambing kalau ini hmm. Ya kan kalau melihat begini Ini hubungannya dengan ginjal hmm, hmm. Sudah ditembak dua kali ya Iya hmm. uh. Jadi ya berobat aja minum obat untuk ginjal membersihkan apa nama batu ginjal ya kemudian minum air putih yang banyak makan kambingnya juga jangan banyak banyak itu aja saya rasa hmm. tapi menurut saya ini bukan karena kambing Karena memang sudah penyak, penyakit ginjal, yeah, gitu ya? Iya. Uh, karena ini ini ibunya sudah menjelaskan sendiri di sini kan. <laughs> uh, yeah. Jadi udah tahu jawabannya, gitu yeah, ya? Iya. Uh. Yeah, iya. Kemudian ada lagi yang bersama. Assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, yeah, dengan siapa ini bapak? Dengan Haji Heri Bekasi. Pak Haji Heri, silahkan. I iya, lagi di jalan ini. Hmm. Ya. -mm. Uh, gini dok, kamu yeah. tanya dok. Iya. Yeah, yeah. Saya umur kan udah hampir 40 ya. Iya, yeah. Baru 40 Pak Iya yeah, masih seger-segernya sih yeah. <laughs> Iya. Dulu kan saya kalau di Mekah itu kan Banyak makan laban sama halif Saudi itu Iya yeah, iya yeah, iya. Yeah. Uh, karena saya di Mekah juga agak terlalu lama Hampir 8 tahun uh -huh. Terus saya pulang ke Indonesia ini Sekarang ini kalau bangun tidur Sakit badan dok Sakit yeah. bangun tidur sakit Karena kipas angin aja sedikit sakit gitu Kalau bangun tidur Terus kadang-kadang yeah. leher gak bisa Agak kaku gitu dok Iya yeah, iya yeah itu apa ada gejala apa dok? Kopi, yeah. saya ngopi dok sama ngerokok. Ya yeah, itu ya, ya. Ngopi dan ngerokoknya kuat ya Pak ya? Iya, <tuh> satu hari saya bisa delapan <tuh> bungkus. Delapan wow. bungkus, wow. Iya iya. Itu gimana dok? Iya yeah. yeah, Pak ya. Yeah. Terima kasih Pak Heri. Balik. Yeah. Sedang gagah-gagahnya 40 tahun. Iya. Yeah, hmm. Tapi menjadi tidak gagah karena delapan bungkus rokok <tuh> satu hari. Iya. Yeah. Jadi uh, Pak Aji Heri Uh, saran saya rokoknya dikurangi yang semaksimal mungkin itu yang nomor satu ya kemudian yang kedua bikin aja jahe madu minum jahe madu dua gelas pagi satu gelas sore satu gelas itu aja dulu sementara ya, hmm. rokoknya dikurangi minum air putih yang banyak kalau bisa olahraga teratur hmm. ya olahraga itu tidak mesti pakai training packs ya. Hmm. Bisa, bisa apa namanya, jalan pakai sarung juga boleh Habis <laughs> lalu subuh gak usah tidur lagi, jalan-jalan ya. ke komplek ya dok ya Iya betul, ambil hmm. napas yang penting menghirup oksigen yang sebanyak-banyaknya hmm. Yaitu memberikan manfaat kepada jantung dan pembuluh darah kita Tapi ternyata memang segala sesuatu yang dipraktekan oleh Nabi punya manfaat yang luar biasa ya dok ya Luar biasa, luar hmm. biasa dari Udah. mulai tahajudnya, sholat yeah. subuh, hmm. ya yeah, sampai polanya, caranya berpikir bagaimana dan sebagainya itu semuanya menyehatkan dan nyaman. Hmm. Kalau kita laksanakan nyaman. Kadang-kadang kita lupa tapi. <laughs> oh, yeah. Jadi kembali ke kita mau melaksanakan atau enggak gitu ya. Yeah. Kemudian ke pertanyaan SMS kembali dok, dok apakah penyakit amandel pantang untuk makan daging kambing? Kemudian <laughs> untuk menghilangkan amandel caranya gimana dok? Ini lain lagi ya dok ya, biasanya yeah. darah tinggi sama kambing. Ini amandel yeah. dok. Iya, yeah. ya amandel tidak apa, apa makan daging kambing tidak apa, apa. Hmm. Yeah. Ya, tidak ada hubungan langsung lah <laughs> antara penyakit amandel dengan lain daging kambing. Yah, ya? yeah. hmm. sama seperti tadi yang perut melilit tadi tidak ada hubungan langsung itu ya. Hmm. Nah, kemudian yang kedua uh, untuk menghilangkan amandel ya, ya kalau mau yang paling sederhana sekali ya. Saya pernah di BCI oleh seorang dokter THT yang sudah sangat senior ya, dia bilang sama saya, dia bilang amandel itu coba aja kumur-kumur pakai air garam, nanti lama-lama mengecil katanya. Hmm, kumur-kumurnya tapi sampai gampang ke sekali. ke belakang? Gampang sekali. Iya ke dalam, dimana? ke dalam ya, kumur-kumur hmm. dalam itu ya, hmm. pakai air garam. Itu itu gampang sekali itu, boleh dicoba nanti. Hmm. Kalau masih belum bagus ya. Saya juga boleh nanti. Hmm. Ya, saya punya juga obatnya untuk Wah, itu. Ah. Ada berbagai obat yang disediakan untuk anda ya. Yeah. <laughs> Kembali lagi dok kita sapa. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam dengan siapa Ia, ini? Dengan Eka di Cipinang. Mbak Eka di Cipinang silakan. Iya, halo, assalamualaikum pak Ustaz Waalaikumsalam, tuala, <laughs> ya. Iya dok, mau tanya. Suami saya sudah 3 tahun sakit liver ya. Iya. Uh, dan sudah beberapa kali diligasi ya yeah. uh, dan itu kan mesti rutin sekali ya hmm. tapi sekarang uh, udah 3 bulan ini kan belum diligasi ulang lagi ya yeah. tapi yang dirasain sekarang kembung sering-sering uh, banget pokoknya kembung gitu dok hmm. uh, itu gimana ya ya yeah. ya yeah. sudah berapa tahun 3 tahun sudah oh, 3 tahun ya ya oke cukup ya iya yeah. nah, ya yeah, yeah. terima kasih yeah. Yeah, yeah. mungkin wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh mungkin sekarang sudah dari. mau menjelang azan ya mm -mm. saya singkat aja ya Uh, ini untuk yang kasus-kasus begini, menurut saya sih harus apa namanya diperiksa dulu, dilihat semua hasil-hasil pemeriksaan Saya tidak bisa memberikan opini karena ini kan serius ini masalah serius. Kalau tadi kan yang pertanyaan tadi ringan-ringan semua ya. Mm -hmm. Kalau ini masalah yang serius, sehingga menurut saya kalau bisa dikonsultasikan. Dikonsultasikan ke dokter kembali, ya. Kes okay? Ya, uh, nanti dokternya. Pandangannya gimana gitu? Hmm, tapi hmm. untuk yang pasien terkena liver seperti ini masih boleh minum temulawak atau gimana dok? Oh boleh boleh aja, tidak apa-apa. Boleh boleh aja ya? Boleh, ha, hmm, boleh. Atau mungkin anda punya saran mau ke dokter mana? Bingung ke dokter Ali Toha juga nggak apa-apa ya dok ya? Boleh, boleh. Ha, ha, ya. Di akhir-akhir perjumpaan kita dok, mungkin ada sesuatu yang ingin dokter sampaikan terkait masalah kambing tadi yang belum sempat diutarakan dok? Iya yeah. Jadi uh, saya ingin menyampaikan di sini bahwa daging kambing semua mitos tentang daging kambing itu tidak benar, ya kan? Jadi silakan aja dimakan daging kambing itu sama sehatnya, bahkan sebagian uh, yang tadi saya sampaikan itu menunjukkan bahwa daging kambing lebih menyehatkan. Jadi makan daging kambing, tapi tolong jangan lupa makan sayuran dan jumlahnya jangan terlalu banyak, maksimal sekali makan tuh 400 gram, hmm. jangan lebih dari itu. Kalau lebih dari itu ya saya tidak tahu. Mungkin aja terkena macam-macam gitu ya hmm. nah. Ada satu contoh tadi ya dok ya Ada yang sudah usianya sampai 84 tahun tetap sehat Padahal tiap hari makan kambing ya dok ya Iya betul hmm. ya, nah. Jadi kembali kepada Anda sahabat Pilihan ada di tangan kita Kita yeah. sehat berarti pola hidupnya harus dirubah dan sahabat terima kasih atas persahabatan yang sudah terjalin bersama di hari ini. Untuk dokter terima kasih banyak dok. Terima kasih. Hmm. Ya. Semoga sangat bermanfaat untuk sahabat-sahabat kita. Amin. InsyaAllah. Dan akhirnya Ria Hamdani bersama dengan dokter Alito Toha Asagaf harus undur diri. Terima kasih persahabatannya. Ila liko. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.